Yang satu ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nella Kharisma Star Nada di Distar. Tikyu Jaru Wasik Co. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi, Bro.